Fathah, ta'limat Allah melipat dari sifat Allah, penenti faqar. Laruah walidina, wa walidikum, wa muatina, wa muadikum, wa muatil muslimin. Melaruah awliyah di belah. Mursalif, maulif alkitab alhabib Muhammad al Uma negamra hader masjid, ugaabur Allah fihi, usaada fi ibnatil mahad, uhapuzatul majis. An Allahu tghasha hum berahmafura, barakatim, aasrarim, anwarim, ayala hadratil Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bialamin. Al-Rahman al-Rahim. Malikiyom al-Din. Ia kana abul, ia kana sa'iyin. Hidna sraatul mustaqim. صلات الذين أمت عليهم غير المذنب عليهم رضاللآمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Sayyidina Mulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, Jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum Hadithun sahih rawahu Ahmad Rawahu Ahmad bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jahidul musyrikin, berjihadlah melawan orang-orang musyrik, melawan orang-orang yang menyekutukan Allah. Bi amwalikum dengan harta-harta kamu. Wa anfusikum dan dengan jiwa-jiwa kamu Wa alsinatikum dan dengan lisan-lisan kamu Kalau berjihad membelah agama Allah Menghadapi orang yang kafir kepada Allah Maka yang total Jangan kalau kamu itu Berjihad cuma Nyumbang aja duit Gak siap Mati Jangan nanti kamu tadi itu Berjihad cuma Dengan jiwa saja Wis, Aku bondo tenoko Siap dengan tenaga aja Jangan kamu tadi itu Berjihad eh, Cuma hanya tenaga Tidak ngeluarkan harta Atau misalnya Berjihad cuma ngomong Saya ya bisanya berjihad Cuma ngomong aja nasihat, Harus siap total Kalau membela agama Allah Ngomong perlu harta, hartanya korbankan, perlu jiwa, jiwanya harus dikorbankan. Itu tantangan orang yang beriman. Jadi orang beriman itu harus siap membela agama Allah habis-habisan, sampai titik darah terakhir bilang. Baru itu orang beriman beneran. Semenjak masih dia tadi itu tidak siap berkorban berarti belum mantap itu imannya. Ah, cuma harus ada saatnya. Jihad itu bukan serta merta. Ayo sekarang jihad kita adakan bom bunuh diri. Ah, itu tidak benar. Jihad itu ada saatnya Pertama Kita buat kekompakan antara umat Islam dulu Kompak Baru Kita menghadapi musuh bersama-sama Kenapa kalau tidak kita bisa diadu domba oleh musuh Faham ya Kompak dulu. Kemudian satu komando. Wa idastun firtum fanfiru. Satu komando kalau udah ada komandannya yang menyatakan kita bangkit berjiat bareng menjadi satu kekuatan. Tapi kalau sendiri-sendiri, wah ini alamat perang saudara ini. Alamat perang saudara Karena itu Jangan kesusu Kalau mau jihad itu Buat satu kekuatan nah, Gimana cara membuat satu kekuatan Jangan jadi umat Islam Yang satu sama lain saling menyerang Saling menghabisi Saling menyalahkan Apalagi saling mengklaim dirinya orang yang beriman Yang tidak sama adalah kafir Lah kalau sudah begitu kapan menang umat Islam? Kalau umat Islam saling mengkafirkan satu sama lain Karena itu harus disepakati dulu. Gimana ini? Duduk yang benar. Tapi bukan berarti yang berbeda tadi itu benar semuanya. Aliran itu semuanya benar. Enggak, ayo duduk. Kita bahas bersama. Mana yang dinyatakan benar sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, sesuai dengan ajaran ha? hadis. Jangan doktrin-doktrinan, ya sudah kalau begitu lana amaluna walakum amalukum. Loh. Ini bukan ilmiah kalau begitu. Bodoh itu kalau begitu itu. Ya sudah kalau begitu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Duduk, katanya kita akan mencari kebenaran. Ayo kita duduk. Ya sudah, ini prinsip saya. Ini adalah kemauan saya. Lo Ada apa kemauan kamu? Sesuai dengan yang diterakan dalam Al-Quran dan Hadith. Ayo kita duduk. Jangan mengklaim, gak tahu apa-apa, kemudian langsung, yang gak gini, kafir. Yang gak gini, sesat. Yang gak begini, masuk neraka. Nah, karena itu... Huh? kita umat islam harus kompak dulu, kalau kompak umat islam, gak ada yang berani orang-orang kafir itu, kemudian yang berikutnya, umat islam itu, kalau mau menghadapi orang-orang kafir, dan mendapatkan kemenangan, maka harus siap segala-galanya, Orang Islam itu lebih senang mati masuk surga. Daripada dia tadi itu kurban imannya. Itu harus begitu. Eh? Perintah jihad dalam Islam banyak sekali dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Perangi orang kafir dengan total. Sebagaimana mereka juga merangi kamu dengan to total. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Dengarkan baik-baik. Kita ini diperintahkan jihad. Kenapa tahu enggak? Karena umat Islam ini asli dimusuhi sama orang kafir. Walaupun umat Islam ini tidak mengganggu, karena itu kita disuruh siap jihad. Kau nanti umat Islam ini pasti dimusuhi. Walaupun tidak mengganggu. Cuma perintah jihad ini bukan mutlak semua orang kafir, harus dihabisi. Tidak, yang musuh Islam. Yang musuh Islam hadapi dengan jihad. Jangan jadi pengecut, jangan jadi penakut. Yang tidak musuh Islam, ahlu zimma, orang kafir yang patuh. Orang yang kafir yang tidak masuk Islam, tapi eh, orang yang tidak masuk Islam, tapi dia tidak mengganggu, tidak memusuhi, nggak boleh diganggu itu. Nggak boleh diganggu. Tapi kalau mengganggu, memusuhi Islam, kita harus hadapi dengan jihad, gitu. Kalau secara mutlak semuanya nggak boleh mengganggu ahlu dhimma, nggak boleh. Tahib, dulu di zamannya Rasulullah, wah umat Islam digancet dibunuh. Karena itu bangkit, ayo kita habisi mereka. Sebagaimana mereka menghabisi kita, baru umat Islam menjadi jaya. Jadi tidak ada permusuhan sebenarnya, tapi menghadapi musuh cuma begitulah orang-orang yang kafir ini menganggap Islam itu adalah agama yang ekstrim itu fitnahan. Dia nggak tahu asal usulnya jihad itu gimana, sehingga kadang-kadang wah itu yang teroris yang pakai serban semuanya itu. Itu teroris itu yang bawa hadis itu. Itu teroris yang pakai jenggot itu. Ini orang memfitnah. Ini orang mau bohong, tapi kebukten kesalahannya. Saya mau tanya. Yang menjajah Indonesia, orang Islam dah? Apa? Yang janjah orang Islam, mulai Portugal, mulai Inggris, mulai Belanda, orang Islam tak? Bukan. Ratusan tahun lu dijanjah ini. Sampai Jepang, orang Islam tak? Bukan. Hah? Yang menjajah ada di Palestina, orang Islam tak itu? Bukan. Mana orang Islam yang menjajah? Yang ngebom di Irak itu, Sampai ratusan ribu yang mati itu, Orang Islam tadi? Bukan. Yang menghancurkan di Libya, Yang menghancurkan yang ada di Afghanistan, Orang Islam tadi itu? Bukan. Coba sekarang kita bandingkan, Orang-orang kafir yang hidup ada di daerah Islam, Aman, Aman, aman orang buddha ada di Indonesia aman ada di daerah Islam aman tapi orang Islam yang ada di Myanmar daerahnya orang Buddha dibantai diusir ini gambaran ini ya biar tahu Anda ini bahwa itu fitnahan semuanya ini Orang Kristen ada di Irak, Yang ada di Indonesia Aman Kalaupun ada sedikit Ya sedikit itu Gangguan sedikit Tapi bagaimana umat Islam Yang ada di Bosnia Gak aman dulu Di Bante Bagaimana sekarang ada di daerah-daerah Eropa Wah wow, banyak ditekan Malah dilarang pakai jilbab di sebagian negara tidak aman katanya ada ham tidak ada yang berbicara hamnya ham hum itu fitnah itu fitnah semuanya itu itu fitnah semuanya Karena itu umat islam untuk menghadapi yang model-model begitu. Kamu harus siap jihad melawan orang-orang kafir. Tapi kafir yang musuh sama is Islam. Wah ditegakkan toleransi di Indonesia. Biar umat islam itu menyatu. Mulai bien sudah dihargai kamu di Indonesia. Tidak pakai kamu tegakkan lagi. Mulai dari dulu aman mulai dari dulu. Kalau kamu berbicara toleransi jangan di Indonesia. Sudah ada toleransi dari dulu kok naik yang ngotik-ngotik lagi sekarang. Tuh, yang di Eropa umat Islam yang gencet itu. Tuh. Bagaimana yang ada di daerah Arab ada di sana? Dia cak-cak itu Bicara sama mereka. Jangan bicara sama kita. Jangan mau dibodoh-bodoh sampean. Saya mau tanya, pernah tidak ulama merencanakan ngobong gereja? gerejo? Oh no. Cuma kita kadang-kadang protes. Lo iyo, kok gampang teman kamu bangun gereja? Padahal jumlah kamu tidak banyak. Lah masuk, Wong Kristen ini satu, gerejo kan tidak masuk akal. Lo, itu kadang-kadang kita tanya, ini gimana nih aturan pembangunannya? Wajar kan? Wajar. Karena di mayoritas umat Islam secukupnya silakan, berlebihan jangan, kan begitu. Karena itu umat Islam ini harus pinter gitu, loh, harus pinter lah. Sampean tak kasih tahu ya. Di daerah mayoritas umat Islam misalnya nih, Gambarannya Orang Hindu yang ada di Tengger. Aman. Tidak ada masalah buat kasoto. Tidak apa-apa kan? Tidak ada masalah. Orang Islam ada di Bali. Uh, Masjid Soro. Sulit izinnya. Sulit. Karena itu, cobalah kalau kamu itu akan berbicara ham, saya ngadil ayo, di daerah kantongnya orang Kristen, soro pak, bangun masjid, umat Islam. Kemudian di daerah mayoritas umat Islam, suruh bebaskan gereja, tidak pakai izin, tidak apa-apa. Kemudian bilang, ini anarkis, ini termasuk, Uh, mengucilkan kaum minoritas. Ayo kita duduk, kita bahas bersama. Ini fitnahan terhadap is Islam. Karena itu orang Islam ini harus pinter, khususnya ustadz ustadz kiai kiai. Kadang-kadang sok dia tadi itu akan bagaimana membina umat ini supaya bersatu bersatu mulai ono oh, ribut-ribut kecuali orang-orang yang memang dia tadi itu di doktrin -tuk keras iya sih itu golongan CI atau yang lainnya itu orang-orang yang ingin tampil menjadi pahlawan suhada tapi dengan tanpa dasar ilmu oh. nah kalau kita Maulutan, merotan, Enak Kon Konkati melbu gerejo Melbu gerejo tak ngurus Kon Konkati melbu kelenteng Melbu kelenteng tak ngurus Tidak ada masalah Yang penting jangan musuhi is Islam lu kan enak Selesai Karena itu Hah? Terjadinya di Indonesia Macam-macam itu sebetulnya Tambah memicu Bagaimana kerenggangan umat Islam Tambah memicu Enggak karuan tambahan Masih enak Indonesia dikena sudah Mulai zaman merdeka sampai sekarang itu loh Da'aun asing no ruwet Malah diruweti itu Sampai terjadi masalah sing di Ambon Rami Tahu gak sampean Itu bukan karena apa terjadinya rame itu karena Wong Islam diserang Habis sholat hari raya Diserang di patah ini Ya siapa mau di patah ini Ya jihad Masih mari kepepet Bagaimana cara menyatukan umat Islam Lah apa ada mulai bihan ngomong canggamu? Ini fitnaan semuanya Sudara Walhamdulillah Hah? Masih tidak ikut-ikut yang lainnya. Indonesia ini sebetulnya sudah bagus. Dibandingkan dengan negara yang lainnya, sudah bagus, sangat bagus. Ini ada yang perlu dikhawatirkan. Justru yang kamu khawatirkan, bukan umat Islam. Non-Muslim tadi itu, jangan mengganggu umat Islam. Selesai. Keliru kadang-kadang. Wah. Ini jangan-jangan Habib -jangan Taufik mau ngadakan gerakan keliru kan? Keliru sehingga tidak nur gerakan justru yang bukan Islam, mancing-mancing. Kadang-kadang tidak masuk akal gitu. Tak cerita nih sampai di kota Madia nih, kota Madia Pasuruan pernah terjadi mau ngadakan orang-orang ngasoh misa besar dengan jumlah kira-kira 5000 sampai 10000 ada di lapangan secara terbuka. Saya diajak mujawaro. Sapi saya tanya, dulunya ngadakan di mana itu misa? Di Surabaya. Apa kok ngalih yang pasuruan? Saya mau tanya, kenapa lu jumlahnya di sini tidak begitu banyak? Kalau di Surabaya mungkin sampai Rp5.000-Rp10.000 Berarti mau di drop dari mana-mana Ngadakan di pasuruan Alasannya, supaya ada toleransi Loh, Dari dulu toleransi kita, kalau tidak masalah Justru kamu ngadakan yang baru akan bermasalah nantinya Kita harus menjaga Supaya mereka misalnya aman Wong Islam Joko, Allah apa Joko? Kemudian kalau ada yang menyusup golongannya yang ekstrim-ekstrim itu, yang jadi pahlawan-pahlawan itu bom-boman dari itu, nyusup di Pasuruan sampai terjadi ledakan di Pasuruan. Mari ngono, Wong Pasuruan, di Pasuruan itu ada gerakan yang ekstrim ngono. Lu kamu yang mancing ya, tidak benar. Londi kini aman ngadakan acara-acara yang bisa membuat masyarakat tadi itu terpancing dengan gerakan-gerakan anarkis tadi itu. Dan saya tidak mau tanggung jawab. Akhirnya polisi, TNI, Diributno kayak acara itu nantinya. Jogok-jogowan ketat. Nanti Marigundo ada penyusupan, ada macam-macam. Lo ada apa? Lo ada ruwet-ruwet. Lo wong aman di Surabaya ngalih di Pasuruan. Itu usulan saya. Tak tinggal. Rupanya masuk. Lah kan rawan jadinya. Lah, ngadakan gini-gini namanya mancing. Lo sudah aman-aman lah kok digaib. Model-model gitu. Karena itu harus lihat situasi dan kondisinya. Tak perlu kita tak pernah maksa orang Kristen masuk Islam, orang Katolik masuk Islam, orang konghucu masuk Islam. Tak ngurus agamamu, lakukan dinukum, waliyadin. Tapi yang penting jangan kamu dari itu mengganggu kita, mengganggu keamanan kita, mengganggu stabilitas kita. Lus enak kan gitu? Ini sudah enak di Pasuruan ini, di Indonesia ini sudah enak sudah, aman aman. Cuma keumek terus heran Kembali lagi ke masalah jihad Jadi jihad ini adalah diperintahkan dalam Islam Karena untuk menghadapi mu? musuh daripada luar Islam Kalau ada orang tidak senang jihad Itu bisa jadi pengacut Musuh sudah siap menghajar kita Tanpa alasan loh ya tanpa alasan kemudian kita tidak siap-siap untuk menghadapimu musuh, oh itu bang bah bahaya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kutiba alaikum ulkitalu wahuwa kurhullakum diwajibkan bagi kamu untuk jihad memang gak seneng itu jihad siapa seneng siapa seneng siap perang pak, siapa seneng Siap perang itu dah tidak senang kita. Waasanta keruusian wawakirulakum. Tapi walaupun jiwa kamu tidak senang, tetap nurut toh untuk jihad. Mungkin yang tidak kamu senangi itu ternyata menjanjikan yang baik bagi kamu. Waasantu hebuusian wawakirulakum. Wa ya, seneng damai. Ia damai. Tapi kamu ditekan nantinya. Dan itu akan menjanjikan jelek bagi kamu. Wallah ya alamu alamuan temula taalamun. Allah yang maha tahu kamu tidak tahu mana yang lebih baik bagi diri kamu. Kira-kira yes. kalau Belanda dulu tinggal di Indonesia, Jepang tinggal di Indonesia, tidak ada pelajaran jihad. Bagaimana supaya damai? dengan Jepang damai, dengan Belanda yang jajah Indonesia, enak eh, tahu di sini kamu tidak senang perang kamu tidak senang dengan berjihad melawan musuh dari itu cuma tidak menjanjikan khairul lakum tidak menjanjikan kebaikan syarul lakum, kamu akan ditekan anak cucu kamu akan dikuasai sama mereka tapi dengan lafiat jihad Allahu Akbar Lawan musuh Maka Memang tidak enak Banyak yang mati Banyak yang sakit Banyak yang terbakar rumah Cuma Walaupun tidak enak Ternyata lebih baik kita menjadi negara yang merdeka Iya enggak. Karena itu Penting bagi kita umat islam untuk mengetahui kewajiban jihad disampaikan dari orang Islam ini wajib untuk siap jihad gitu loh. tapi jangan mau dikomando sampai Amrozi Imam Samudra misalnya komando kalau umat Islam tadi itu sudah kompak dan yang dihadapi bukan orang-orang kafir yang dia tadi itu cinta damai, tapi orang-orang kafir yang musyis Islam yang tak boleh serta merta. Wah oh, kafir, terus terus terus dirampok. Misalnya seperti kemarin itu ada perampokan, sana perampokan sini. Itu tidak benar itu. Bukan itu jihad, karena itu harus diilmuni, Itu jihad. Hah? kepada siapa kita berjihad? Kapan saatnya kita berjihad, Itu semuanya ada aturannya, nah, Yang lebih penting lagi, Jihad itu adalah bukan membunuh orang, Tapi jihad itu adalah memberantas kebatilan, Kalau batilnya sudah tidak ada tanpa ada kekerasan, Maka sudah selesai targetnya batilnya apa, Pak? Targetnya batilnya Cuma kadang-kadang ada orang-orang yang mempertahankan kebati Kebatilan Lah itu dihadapi Tapi itu semuanya harus didasari ikhlas Baru sudah menang Duduk siap nyerang dok, Tapi tidak ikhlas nak kira-kira menang mati Islam Kalau siap nyerang menyerang Walaupun banyak Harus ikhlas, tulus Dutung oleh nama Bukan cari pengaruh Diceritakan oleh Rasulullah Ada satu daerah Di situ Orangnya penyembah Pohon Kemudian ada satu orang soleh mendengar lu ada pensyirikan terhadap Allah tak tegur pohon ini saya akan tumbangkan itu pohon supaya tidak dijadikan sesembahan manusia dibawa kapak ero kapak ndak pecok dibawa kapak semangat berangkat dari rumah untuk menumbangkan untuk menegor untuk menjatuhkan daripada itu pohon Pohon Webat semangat Setan bingung Waduh Ini kalau pohonnya Tumbang berarti Orang-orang Tidak menyembah selain Allah lagi Akhirnya di tengah jalan Dihadang Sama setan nyerupah manusia Pak Mau kemana? Mau negor pohon. Loh ada apa? Loh itu bukan tugasnya kamu. Biar hidup sendiri-sendiri. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini mau lebih ya nih. Omongan ini, omongan -omong itu gitu. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ma? Masing-masing. Ini perintah agama. Kita harus memberantas kesirikan. Tak lukurno. Eker-ekeran. Jangan. Anda tidak punya hak. Ini hak saya. Sebagai orang Islam. Sampai akhirnya terjadi pertikaian antara setan dengan orang tadi itu. Gampang. lo aja ini ikhlas. Dibanting setannya diide, ide Tidak sih Walaupun tak pecok bisa raimu? Kata orang ini Apa saya bunuh kamu Akhirnya setan menyatakan Maaf maaf kita damai Saya salah itu dan ini Udah pulang Tapi sampean jangan teruskan Itu kan haknya orang situ Mening Tukaran maning Banting lagi Menang ikhlas Sampai akhirnya Beberapa kali gitu Gini pak Saya sebetulnya mau menawarkan kepada anda solusi Nah gitu Kadang-kadang orang yang beriman itu Kalah oleh urusan solusi Paham ya Ini ada solusi pak Apa solusinya Apa maksud kamu anda ini kan bukan nabi. Anda kan bukan rasul. Lu nabi ada kok enggak ada, ada diperintahkan sama Allah untuk menegur itu pohon. Kalau memang itu diperintahkan sama Allah, berarti ada wahyu kan. Ada kepada nabi dari itu. Ah begini aja. Anda kan perlu ibadah di atas dunia. Benar. Anda kan orangnya melarat. Terus gini Haripada Sampai sampean tadi itu cari rumput Soro-soro Nanti dijual atau cari kayu Atau jadi pegawai pekerja kasar Gimana kalau saya janji kepada kamu Setiap hari ngirim duit Untuk kamu Yang cukup untuk kebutuhan kamu Setiap hari anda enak ngajar terus bebas. Anda bisa moco Quran terus bebas. Anda bisa sholat terus bebas. Kenapa? Tidak kepikiran belanja. Tidak kepikiran biaya. Saya penuhi biayanya. Setiap hari saya akan kirim duit untuk kamu. Dan Anda masih bisa beramal terhadap murid Anda, tetangga Anda. Lah. Seperti urusan ini kadang-kadang kalah orang Islam Teman dah kan Ya, ya. teman, ya, janji Janji, awas loh ya Kalau kamu luput, iya Siap Pulang, ya wis Daripada saya repot-repot Saya lebih baik banyak sholat ngajar, tenang. Kenapa? Biaya terus dicukupi. Besok dikirimi. Tepat. Oh, lebih isian. Hari kedua dikirimi. Hari ketiga dikirimi. Hari ke hari keempat, kosong amplopi misalnya. Marah, oh kurang ajar digoroi saya. Ambil kapaknya berangkat. Nah, berangkat yang kedua saat lain dengan yang pertama ya. Berangkat yang pertama ikhlas tujuannya untuk memberantas kebatilan. batilan dok, tanpa ada tendensi yang lain. Berangkat kedua gara-gara ampuh kosong. Karena materi, karena duit. Ketemu di tengah jalan setan lagi. Mas, mau kemana kata setan? Mau tak. Bongkar itu mau tak. Tekor mau saya tumbangkan itu pohon yang membuat orang syirik. Jangan macam-macam kalau sekarang kamu. Gak bisa, mau apa kamu? Mau apa kata setan? Tukaran terjadi pertikaian dengan setan Dibanting sama setan ingin injek kepalanya jadanya diinjak Isa. Oh, ingin penyet taraimu. Gimana kalau begini? Apakah ingin hancur kepala kamu? Damai, damai, damai tadi. Ayo kukalah gue. Heh. Bingung dia. Padahal dulu saya menang. Kok sekarang kok kalah? Coba lagi banting lagi. Loh, kok kalah lagi? Tanya dan ini siapa sih, siapa saya kah, kenapa Loh kok saya kalah Saya dulu tadi itu kalah dengan kamu Karena kamu ikhlas dulu Karena itu kamu, saya tidak berdaya melawan kamu Sekarang, karena duit Kamu kalah dengan saya, kata dia Kamu kalah dengan saya Dengan saya karena itu umat Islam kalau menang, kalau kepingin menang yang ikhlas. Jangan karena duit. Lah kalau sudah karena duit, masih berak-berok sampai pedot gulumu, dakwah kalah kamu sama orang-orang kafir. Kalau kamu itu bukan ikhlas, hanya karena duit Walaupun pejabat kamu itu adalah umat Islam tetap kalah. Karena duit semuanya. Pengen gimana caranya pondoknya cepat. Bagus. Waduh, segala cara yang penting dapat duit. Tidak menang kalau begitu itu. Pengen bagaimana caranya sepeda pancangnya ganti alpat ganti mersi misalnya kalau gini nih kalah umat islam karena itu umat islam itu bisa menang karena ketulusan umat islam itu bisa, uh, islam itu bisa menang karena keikhlasan islam itu bisa menang bukan karena apa-apa keikhlasan yang ikhlas dari Islam, ojo karena du gue, nah, ini gara-gara karena duit ini, akhirnya banyak yang kalah, usahanya kita banyak yang sia-sia, saudara. Nah, sekali lagi para ustadz, para dai, para kiai, ayo kompak, duduk bersama. kita harus faham bahwa kita umat Islam ini ada musuh pasti dan bukan karena umat Islam ganggu tapi itu sudah karena sunnatullah mereka itu pasti musuh kepada kita walaupun kita menjadi orang yang paling baik walaupun kita tidak pernah mengganggu siapapun cuma yang jelas bukan secara mutlak semuanya ada beberapa di antara mereka semuanya dan jangan mau anda tergiur dengan harta karena harta tadi itu yang membuat Islam menjadi pecah yang menjadi Islam itu menjadi lemah dadi wong sing ikhlas perjuangkan agama Allah bahkan bukan karena mengharapkan harta siap untuk mengorbankan harta dengan lisan kita juga berjuang dan juga siap untuk mengorbankan jiwa raga kita mudah-mudahan Islam tetap jaya dan kita menjadi orang-orang Islam yang siap membantu Islam. Amin Allahumma amin. Cuma saya ingatkan lagi, jangan sekali-kali mengadakan gerakan yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya bukan memperjuangkan Islam, tapi mengacau keadaan umat Islam. Wallahu Wallahu'alam.